Oh Insha Allah Insha Allah Insha Allah ada solusinya Insha Allah Insha Allah Insha Allah Allah memberi jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Pemirsa Indosiar, dimana pun Anda berada. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio. Pagi hari ini, kembali kita ketemu lagi di sini. Tentunya di Mama dan Aa. Beraksi! Apa kabar, Ibu-ibu? Baik! Alhamdulillah, sehat ya, Bu? Ja. Keluarga di rumah sehat? Ja. Anak-anak sehat? Ja. Suami? Ja. Nah, suka berantem, enggak, sama suami? Ja. Ya. Ada yang suka berantem? Biasanya kalau berantem gara-gara apa, Bu? Duit katanya, iya. Kurang duit, iya. Berapa lama kalau berantem, Bu? Tergantung dikasih duitnya berapa, iya. Ya, namanya berumah tangga pasti ada perselisihan antara suami dan istri. Yang paling penting sebenarnya bagaimana menyelesaikan perselisihan tersebut. Nah, di pagi hari ini kita akan sama-sama membahas masalah tersebut. Kita ikuti... Tau sia mama untuk tema kita tentang batas marah antara suami-istri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ogfiruhu wa na'udzubillahi min sururi pusina wa min sayyati a'malina mayyahdillahu falamudillalah wa mayyuddil palahadiyalah. Ashhadu an la ilaha idollahu wa adahu la sharika wa Washhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Batas marah suami istri Siapa yang suami istri pernah marah? Saya. Siapa yang suka marah? Saya. Siapa yang sering marah? Saya. Siapa yang marah melulu? No. Beda tahu pernah marah, suka marah, sering marah, marah mulu. Mana yang paling jelek.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 Kenapa, pribahasa mengatakan tidak ada gading yang... Nah. yang tidak wajar mana, yang berlebihan. Nah. Apa sih sebetulnya pemicu daripada kemarahan yang nyaut gara-gara duit mana orangnya? Nah. <laughs> Artinya anda mata duitan gara-gara <laughs> nah. duit berantem. Banyak masalah kecil yang sebetulnya kalau dipikirkan dengan akal sehat tidak layak untuk marah jadi berantem. Kalau kita mempergunakan otak yang di atas. Cuma dasar setan banyak menggoda manusia. Kenapa? Innan nafsala ammaratun bisu illa ma rohimar rabi. Surat Yusuf 53. Zugunya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi nafsu jahat itu didorong oleh setan. Kendalikan Dengan apa? Dengan akal sehat. Masalah apapun kadang-kadang jadi ribut. Kalau kita suatu saat ribut suami dan istri itu wajar. Tapi tetap otak di atas, nafsu di bawah pakai otak kita. Caranya bagaimana? Sabar. Orang yang bersabar dengan masalah karena kita yakin. Sadar semua orang punya masalah Allah berfirman. Ini yang paling abdel, apal ayatnya. Apa artinya bu? Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Mau nggak bersama dengan Allah di mana-mana? Sabar. Sabar itu ngomongnya gampang, prakteknya susah. Sabar itu nggak boleh abis. Ini mah kadang awalnya gua sabar ngadepin laki-laki itu lama-lama kagak sabar. Salah. Ya ayuhan amarus biru wasobiru warabi tu wettaqulillah. Inna Betakullah. Bertakullah kamu kepada Allah. Dan kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imron ayat 200. Sabar, sabar, sabar. Ga boleh abis. Bu, yang kedua apa? Kita ini harus berbuat adil kepada pasangan kita. Ini mah kalau lagi marah yang kelihatan yang jeleknya aja. Ada ga manusia yang jelek seumur-umur? Ada yang baiknya, ada yang buruknya. Kalau kita lagi berantem sama suami, suami berantem dengan istri, jangan lihat yang jeleknya doang, lihat kebaikannya. Contoh, saya yakin. Sejarah ini anda semua pasti pernah mendengarnya dan sering mendengarnya. Contoh, suami istri berantem. Dar der dor, dar der dor. Kata suaminya, hayuk kita mengadukan kepada kholipah Umar. Jalan deh kepada kholipah Umar. Sampai di teras rumah Umar, ternyata kedengeran. Istri Umar sedang marah-marahin Umar. Omong, Umar ga nyaut-nyaut. Kata suaminya, kita pulang aja deh. Ternyata sama juga. Besok dia menghadap Umar. Dia bercerita. Wahai Holifah, sebetulnya saya punya masalah. Ingin mengadukannya kepadamu. Umar nanya, silakan. Semalam saya sudah datang ke tempat Anda. Saya ribut dengan istri saya. Saya datang ke tempat Anda. Umar bilang, kenapa tidak masuk? Saya sambil ikerlas rumah Anda, mendengar istri Anda lagi marahin Anda. Tapi kenapa Koli Pangkol Tidak menjawabnya Apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Tidak mungkin saya melawan istri saya Dialah yang berikan Kebahagiaan buat saya Karena dia ada ketenterama dalam keluarga Dia yang memasakkan makanan Buat saya dan anak-anak saya Dia yang mengandung anak saya Yang melahirkan anak saya Yang menyusukan anak saya Dialah yang memasak buat saya Buat anak saya Yang membereskan rumah saya Yang bereskan ...pakaian-pakaian anak-anak saya. Die leheng mendidik anak-anak saya. Tidak mungkin saya melawanya. Tuh, harus adil. nikalo kalau berantem sama lelaki. Emang nyebelin lu mah. Hmm. Nggak pernah berbuat baik pisan. Dasar suami nggak tanggung jawab. Hmm. Salah. Jangan nafsu yang dipakai tapi akal. Kalau ada masalah, maaf. Jangan merembet kemana-mana. Ini yang disebut mulut ember rombeng. Masalah A yang dibahas A jangan ginder kemana-mana. Di kita kenapa ribut suami istri kadang-kadang sampai berlama-lama gara-gara masalah kecil semua diomong. Harusnya dibatasi oleh kita. Kalau masalah A A saja jangan meremet kemana-mana. Akhirnya jadi nggak karuan. Tuh harus berlaku adil. Jangan dilihat semuanya seolah-olah jelek. Salah tapi lihat kebaikannya di balik itu. Sudah sabar, sudah berbuat adil. Apalagi jadilah seorang yang pemaaf. Bukankah Allah berfirman, ghaid, "Wal kalliminal walid, wal'afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin." Orang yang takwa bisa kendalikan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, lalu berbuat baik kepada orang yang sudah kita maafkan. Kenapa tidak? Kalau kita memaafkan orang lain, kalau saya berbuat salah kepada orang lain, insya Allah orang lain pun akan memaafkan kesalahan saya itu loh. Kita aja bukan bukan manusia yang sempurna kok, banyak kekurangan. Makanya kalau kita ribut dengan suami, jangan berlama-lama. Harusnya anda sekarang marahan, gak lama maafkan. Kalau jengkel-jengkel amat, maksimal 3 hari. Rasul bersabda tidak halal kalau ada seorang marahan lebih daripada tiga hari. Tiga hari aja kelamaan. Anda bayangkan teman serumah tidur bareng, makan bareng, mandi bareng, nonton TV bareng. Kalau tidak saring teguran, kira-kira nyaman apa enggak? Ya. Harus berbuat adil. Ya ayuhalladina amanu kunu kawwamina lilillahi suhada'a bil kisti. Al-Ma'idah ayat 8. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan karena Allah. Tegakkan keadilan karena Allah. Jangan curang yang dilihat cuma kekurangannya doang. Makanya Rasul bersabda, nanti diawil akhir banyak perempuan masuk neraka. Kenapa? Karena mereka kufur. Sahabat nanya, apa kufur kepada Allah? Tidak, Rasul mengatakan. Tapi mereka kufur dengan suami mereka. Suami mereka sudah berlaku adil, berbuat baik. Tapi istrinya mengatakan kurang melulu. Makanya bersyukur dengan nikmat Allah. Insya Allah Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin. Kalau marah ada resepnya yang lain. Kalau suami ngomong, diem. Istri ngomong, suami diem. Yang aneh dasar setan. Suami ngomong, bini ngomong. Siapa yang mau dengerin? Kalau suami ngomong, cermatin. Apa maksud dia? Jadi ibu mengerti. Suami ngomong udah mikir apa ya omongan buat ngelawan dia biar dia kao. Salah. Dia bukan musuh kita. Tapi dia adalah pasangan kita. Makanya jaga keharmonisan keluarga kita. Marah silahkan wajar sebagai manusia. Dan sangat manusiawi. Tapi jangan berlebihan. Ah. Baik itu dia Tosya Mama untuk tema kita pagi hari ini. Tentang batas marah antara suami istri. Bibu disiapkan pertanyaannya setelah ini giliran Ibu, Ibu bertanya tapi sekarang kita break sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan A. Beraksi! Kalau memang suami seringuh jangan langsung nyalahkan suami Bu Umrah tapi oh. koreksi, apakah saya sudah cukup melayani suami? Sudahkah suami dipuaskan oleh saya? Apakah depan suami saya sudah dandan rapi? Udahkah kalau mutir pakai embros dengan oh. suami?